Allahu Akbar. Nah, ngemus banget deh bu. Ulang lagi deh bu. Ah, beneran deh. Beneran bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong. Pagi-pagi harus semangat bu. Jangan ngantuk. Bergadang nih semalam nih. Ini dari mana nih pengajian mana? Hitam putih. Assalamualaikum bu, cantik-cantik. Dari mana ini Pancoran yang jadi patung? Apa majlis salimnya? Apa itu artinya? Aw, oh. oh bercahaya oh iya mukanya cahaya semua ya. Kalau di sini nih, assalamualaikum dari mana nih? Dari mana bu? Citerup, jauh banget ya? Di mana sih bu? Apa majlis salimnya? Apa aslimu? Oh al muslimu subhanallah Nah kalau tadi saya sudah nari sekarang sini Yang pegang mic siapa tadi saya... Bu, Ibu apa yang dipikirkan Ibu kalau mendengar kata kiamat Ibu dia kiamat Kayak gemetera langsung, amat, kaya... langsung kaya. <laughs> Apa tuh, bu? Ibu e, Sekarang kita itu belum punya uh, Apa Pembelian uh... Bekal untuk di akhirat Allah, Itu Bu ya. Terus apa lagi? Nah Ibu sebelahnya kalau dengar kiamat apa itu langsung? Takut aja. Takut Ngeri, ya. Iya. Ngeri. Iya. Emang malah mau kiamat. <laughs> mau duluan. <laughs> iya deh. Kenapa chat uh, bilang uh, kiamat? Karena kita akan membahas tentang kiamat. Nah, tapi sebenarnya saya akan menyapa pemirsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah apa, pemirsa syariat yang kau yang dirahmati dimuliakan cinta Allah subhanahuwataala. Sangat sekali saya sesekarang kembali hadir menyupai anda di pagi ini Tentunya di acara yang kau bu. Dan insyaallah selama satu jam ke depan kita akan membahas tentang kiamat menurut Islam dengan Ustad yang mungkin pemirsa juga pasti sudah mengenalnya dari Bu juga pasti sudah mengenalnya ya Langsung aja bu kita panggilkannya Ustadznya, Ustadz siapa bu? Ahmad Al-Habsi Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Al warahmatullahi wabarakatuh Gimana Halo. kabar sehat bu? Alhamdulillah Luar biasa, sehat ya Benar-benar ibu-ibu luar biasa iya, Kelihatan ibu. biasa di luar <laughs> Sekarang di luar tema ya, ya Kayaknya lagi-lagi ngomongin hmm. Tempat, Ibu, ya? kiamat ya Tempat heboh ya Kiamat 2012 Tapi sebenarnya Ust, Kiamat itu apa sih Apakah itu kata-kata bahasa dari Al-Quran Dan kita sebagai orang yang beriman Harus menerima hari kiamat itu kan Iya benar sekali hmm. Baik uh, Bersaya dibuliakan Allah Ibu-ibu yang berbahagia Kalau berbicara tentang kiamat yang harus kita ketahui adalah Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan kiamat tiba mm -hmm. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku dia tahu kiamat Mau jenggotnya berapa meter mm -hmm. Mau serban yang lengser Kalau dia berani mengatakan kiamat tahun sekian, bulan sekian, hari sekian Maka itu adalah bentuk kebohongan besar Karena tidak ada yang tahu Bahkan Nabi Muhammad tidak tahu lho, kapan kiamat hmm. itu akan datang. Nabi Muhammad saja eh, tidak tahu. Padahal Nabi Muhammad kurang apa sih? Kita yang kurang aja. <laughs> Nabi Muhammad kurang apa? Coba lihat, Nabi Muhammad itu orang yang paling dispesialkan oleh Allah. Paling dicintai, paling dimuliakan. Yang pertama bakal masuk syurga. Orang yang paling spesial aja tidak dikasih bocoran. Apalagi kita. Kita. Padang ngertian itu. Ah, ada cerita nih. Yeah. Jadi cerita satu hari, subhanallah. Mm -hmm. Nabi kedatangan tamu. Mm -hmm. Malaikat Jibril menyerupai manusia lalu datang menghadap Nabi seraya bertanya, "Wahai Rasul, kapan kiamat tiba?" Mm -hmm. Ketika itu Rasul menjawab, "Mohon maaf yang ditanya, tidaklah lebih tahu dari yang bertanya." dari penjelasan ini saja kita sudah bisa ambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad saya gak berani ngarang-ngarang loh jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku dia tahu berarti dia bohong betul udah jangan percaya dengan yang namanya Ramalan apalagi ya Allah kadang-kadang kita ini sering dibodohin sama orang barat dibodohin mau lagi kok usia kiamat 2012 jatuhnya setahun lagi ya Ustaz ya kan 2011 banyak aduh masih banyak lu masih banyak betul hari saya dapat banyak. dapat kiriman hmm. Facebook dari hmm. seseorang Ustadz Ahmad emang benar kiamat 2012 tahu dari mana men hmm. dari peramal hmm. kalau 2012 benar-benar kiamat berarti saya tahun 2011 nggak mau nikah saya tidak jadi nikah, ngapain nikmatnya cuma satu tahun Akhirnya saya balas, uh, rugi tidak mau nikah, orang kita saja mau nambah Benar nih, Tad Kebetulan istrinya, istrinya saya, nama saya Oh enggak, istrinya saya siap justru Oh gitu ya? Siap ingat di rumah Baik ya, jadi kalau ngomong-ngomong soal kiamat yang harus kita ketahui sebagai orang yang beriman Ya kita dianjurkan untuk percaya yang namanya kiamat Karena kiamat itu masuk dalam lingkaran hal-hal yang gaib mm -hmm. Betul kan? Dan beriman kepada yang gaib itu adalah suatu keharusan mm -hmm. Ayo, yang gaib apa aja contohnya? Kok ngeliatnya ke saya? <laughs> <laughs> Emang saya orang gaib? Adanya Allah, benar kan? Ya. Kemudian adanya syurga ya, betul. Adanya neraka mm -hmm. Ayo dong, apa lagi? adanya malaikat adanya syaitan yang lihat saya setan <laughs> adanya jin, jin. Nah, termasuk adanya kiamat ini adalah bagian dari lingkaran-lingkaran hal-hal yang gaib. Dan sebagai orang yang beriman, kita diharuskan untuk percaya dengan hal ini. Jadi kalau ada orang yang percaya dengan adanya Allah, dia tidak percaya dengan adanya syurga, dia tidak percaya dengan adanya neraka, dan dia meragukan adanya kiamat. Berarti dia sedang mengalami krisis keimanan di mata Allah SWT. Berarti dia tidak punya iman. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mencatatkan mm -hmm. yang namanya kiamat laisa liwaq'atiha kadziba. Mm -hmm. Adanya kiamat ini datangnya adalah sesuatu yang tidak bisa didustakan. Mm -hmm. ah, kalau tidak bisa didustakan berarti ada kepastian, mm -hmm. pasti akan datang. Mm -hmm. Cuma kita enggak tahu datangnya kapan. Loh hmm. kebayang ya Bu ya kalau kiamat sudah dirancang Bu ya. Aduh, saleh semua deh, kayaknya usaha itu. Banyak masjid. Tunduk semua deh yang tadinya melata sama suami jadi begini Bu. Yang tadinya sering ambil duit suami jadi enggak. Berarti istilahnya Allah menciptakan hamba mm -hmm. itu istilah dalam arti kata agar hamba Allahnya makhluk ciptaan Allah ini benar-benar beriman dan takut kepada Betul. Allah Subhanahu ya, Sedikit Apa banyak ada kesadaran ketika dia berbuat satu kesalahan. Mm -hmm. Betul kan? Mm -hmm. Nah, yang harus diingat Ibu, ada di lain ayat Allah Subhanahu memberikan bocoran. Mm -hmm. Laisa Liwak atihaka tiba Datangnya tidak dilustakkan Tapi sekarang timbul pertanyaan Lalu datangnya dengan cara apa? La ta'tikum illa bagtata Kata Allah kiamat itu Dia akan datang dengan cara tiba-tiba Tahu kan kalau yang namanya tiba-tiba Tidak -tiba, ada yang tahu kan? Berarti saya enggak... Assalamualaikum juga Ustaz Betul Tiba-tiba <laughs> Kalau sudah tiba-tiba berarti tidak ada yang tahu Jadi Jangan mudah percaya dengan omongan siapapun. Ingat yang namanya peramal itu, apapun yang dia ramalkan identik dengan ketidakpastian dan lebih dekat dengan kebohongan. Hmm. Betul kan? Ah, hmm. jadi enggak usah percaya yang begitu-gituan. Apalagi Itu kan bingung deh, Ustaz. Uh -huh. Kenapa ya orang sekarang tuh dalam arti kata nanya ke uh, mengenai hari kiamat tuh ke paranormal bukan ke ulama, alim ulama, kiai atau Ustaz yang hmm. biasanya lebih paham. Ya. Tapi condong atau cenderung kepada yang dalam arti kata mereka itu paranormal gitu Apakah sudah termasuk sebagai pergeseran arti kita, kurang atau hilang kita kepada Allah kan? Baik, saya melihat ada satu faktor yang sangat dominan yang hmm. membuat dia menjadi seperti ini Ada faktor tidak memiliki kecerdasan spiritual hmm. Betul kan? Orang kalau punya kecerdasan spiritual hmm. ketika dia dihadapkan dengan sesuatu Dia akan kembali kepada Al-Quran hmm. dan dia akan kembali kepada hadith Orang kalau dia punya kecerdasan spiritual, dia tidak akan terpengaruh ter dengan gosip-gosip murah seperti kiamat 2012. Ya, ya. Saya sempat mikir-mikir, menghitung-hitung, -mikir, uh -huh. ternyata uh -huh. ini kerjaan orang barat. Uh -huh. Orang barat itu, mohon maaf ya, uh -huh. orang barat kalau dia mau jual sesuatu produk, dia bikin gosip dulu. Uh -huh. Kalau dia mau bikin film, bikin buku, uh -huh. tadi saya bilang apa? Film. Yang benar apa? Film. Kan mulut mulut saya. <laughs> ini yang ceramah siapa ya? <laughs> Oke, okay. wow. baik. Ustad berbicara mengenai dunia barat. Tentunya kita pasti akan nanti uh, menjelaskan lebih lanjut tentang kiamat ini. Pemirsa jangan kemana-mana. Setianya kau buatkan kembali setelah yang satu ini. Insyaallah. Lagi di titik yang kau boh pemisah dan kita masih membahas tentang Hari Kiamat Masih bersama dengan Ustaz Ahmad Al-Hafsi Silahkan Ustaz langsung dilanjutkan ya, tentang... right. ah. ya, Kalau seseorang itu punya kecerdasan spiritual Dia tidak akan mudah dibodohi oleh siapapun hmm. Saya melihat kita ini setengah dibodohi oleh orang barat Orang Barat baratnya hmm. mau bikin film hmm. Dia bikin sensasi, dia karang tentang suku maya hmm. Padahal dulu kita tidak pernah dengar loh suku maya Dikarang-karang tentang penanggalan suku Maya Dibuat-buat Dia sebar 3 tahun 4 tahun sebelumnya Dia sebarin di internet di mana mana Setelah opini sudah mulai terbentuk Keresahan di tengah-tengah masyarakat sudah mulai timbul Dia bikin film 2012 Apa gak laris tuh film? Iya Uh semua orang rami berjamaah di biskup Iya <laughs> benar. Berjamaah apa di biskup ya? Pengajian jadi sepi benar kan? Iya Iya, iya, iya. Orang Barat dapat untung, orang Indonesia dapat buntung. Kita rugi ya bu. Orang Barat naik daun, orang kita naik tensi. Kenapa? Karena kita gampang dibodohin. Eh dong, pakai pakai kecerdasan spiritualnya. Dari sisi nama aja bisa kita simpulkan, maya itu artinya tidak nyata loh. Iya. Kalau dunia maya berarti dunia yang tidak, tidak nyata. nyata. Kalau suku maya berarti sukunya tidak. Nyata. lah kalau sukunya nggak nyata, ngapain ngurusin kalendernya? Mm -hmm. Goblok <laughs> Urusin yang nyata-nyata aja. Mm -hmm. Nah yang nyata tau nggak siapa? <laughs> Luna Maya <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Baik. Ibu-ibu <baik. laughs> kayaknya langsung mirip deh. <laughs> baik. Siapa mau bertanya? Dari Citerep atau dari Pancuran? Yaung banget ya Citerep. Oh Citerep, itu selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Nur Latifah Ustaz saya mau bertanya Apakah yang sudah digambarkan di kiamat uh, Di film kiamat 2012 itu Nanti Apa uh, terjadinya seperti itu hari kiamat nanti Emang ibu ibu udah pernah nonton? Sudah pernah nonton Udah nonton? Sampai hmm. hmm. habis buhatan tuh ya <laughs> <laughs> Baik silakan Ustaz Baik Eh uh, yang pertama uh, Di film itu Menceritakan tentang Kejadian Berupa gambaran sebuah kehancuran mm -hmm. Ada yang benar Saya melihat ada sisi dia menerjemahkan Al-Quran mm -hmm. Ada sisi mengada-ada mm -hmm. nah, Di antara dia Sebenarnya dia tengah belajar Al-Quran mm -hmm. Ada loh, ada yang ketika matahari berjat apa Bintang berjatuhan ya. mm -hmm. nah, Itu ada dalam Al-Quran mm -hmm. Iza syam syukuh wa idzan nujumun kadaras matahari bulan Allah hancurkan kemudian bintang planet itu berhamburan hampir mirip kan hmm. nah, cuma nanti ketika kiamat itu terjadi betul-betul kiamat besar hmm. itu lebih dahsyat dari segala-galanya Kalau di film kan masih ada yang selamat kan mm -mm. <gayang> Yang lebih gak enak lagi Kita semua mati, dia sendiri yang selamat Kasihan banget Maksud lo <gayang <gayang Emangnya orang barat sendiri yang punya Tuhan iya. Nah ini yang gak benar nih iya. Cuma mikirin diri sendiri mm -hmm. Bu, kalau ngomong-ngomong soal betapa dahsyatnya Nanti proses terjadinya kiamat Yang pertama Allah awali dulu dengan bunyi sesuatu mm -hmm. nah, Bunyi apa? Buk Bunyi handphone <laughs> Bunyi trompet Allah ceritakan dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Wa nubi khafi suri Dhalika Iyawmun wa'id Kalau sudah terdengar bunyi sangsakala kalah Trompet Nah itu baru pertanda awal Setelah kiamat akan dimulai Jadi kalau 2012 Tidak dengan trompet Bukan takut <laughs> Pasti belum kiamat Nah kalau trompet ini sudah terdengar Apa yang akan terjadi Yang pertama Idza rujjatil ardu rajja bumi ini Allah goncang segoncang-goncangnya kalau bahasa kita gempa bumi lah kira-kira tapi yang dahsyat oh, lebih dahsyat, dahsyat. Hmm. wa busatil jibalu basa. gunung yang tinggi yang kokoh itu Allah hancurkan ya. sehancur-hancurnya pakanat mm -hmm. haba'am mumbasa Saking hancurnya gunung yang tinggi itu berubah menjadi butiran-butiran debu. Kupanya. Coba mikir, kalau gunung saja yang besar jadi butiran debu, apalagi ki kita. <Susik> kita. <Susik> Ada yang ada yang iseng, Lu aja kali, gue enggak. <tark> ah, <tark> itu baru sebagian, ada lagi di lain surah. Allah gambarkan betapa menakutkan kiamat ini. Wa al katma fiha watakalat <tark> semua air laut yang ada di muka bumi ini Allah tumpahkan ke darat. Coba masih ingat nggak kejadian tsunami di Aceh ya. berapa tahun yang lalu? Itu cuma sebagian kecil air laut yang ada di Aceh mm -hmm. Itu tingginya baru 10 meter loh mm -hmm. Baru berapa menit air laut main-main ke darat <laughs> Itu cuma berapa menit Dan korbannya sudah 240 ribu nyawa Wassalam Itu baru berapa menit dan baru air yang ada di Aceh Pertanyaannya bagaimana kalau semua air Wa alkat mafi hawatakalat semua air yang ada di muka bumi ini Allah tumpahkan ke darat. Hmm. Apa yang akan terjadi? W Allahu aknabiz hmm. cuma Allah yang tahu kejadiannya. Hmm. Oh wow, ada lagi yang tidak kalah dah. Langit itu nanti Allah lipat oh, seperti oh. melipat gulungan kertas. Kayak da gulung gitu saja. Ya. Hmm. <laughs> Buk, kalau langit saja dilipat berarti. Kiamat itu bukan cuma ditakuti oleh penduduk bumi, yang langit pun gemetar. Jadi kalau sudah begini, apa ada yang bisa selamat? Tidak. Karena ada ayat menggambarkan nanti ketika kegaduhan, kedahsyatan yang terjadi, ada hamba Allah yang teriak-teriak, Ya kulul insan, Ya umaidin ain mafar, Wahai Tuhan, kemana kami harus lari? Kemana kami bisa bersembunyi melihat kedahsyatan ini? Lalu Allah akan menjawab. Anda, lawaz. Mohon maaf, Mas. Enggak mm -hmm. ada lagi tempat bisa berlari. Enggak mm -hmm. ada lagi waktu untuk bisa sembunyi. Inilah saatnya. Game over. Mm -hmm. oh. Dahsyat kan? Mm -hmm. tapi jangan takut. Ada kabar gembira. Kenapa, Ustaz? Sebelum menuju ke kabar gembira, Ustaz, ada yang mau nanya nih oh, soalnya. <laughs> silakan, dari mana mau nanya? Ustaz, oh, silakan. Ibu, silakan. Iya, dengan ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Rusni Pak uh -huh. Ustadz saya mau bertanya Apakah seorang anak Yang selalu membantah Dan menyuruh-nyuruh orang tua Apakah tanda-tanda dari bagian hari kiamat uh -huh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sering disuruh-suruh ya Bu <laughs> Itu dah <laughs> Baik Eh Uh, salah satu tanda kiamat itu sudah dekat Jadi tanda itu ada dua ya mm -hmm. Ada tanda kubro Ada tanda subro mm -hmm. Tanda yang Kubroh ini, ya artinya kalau tanda yang besar ini hmm. sudah ada hmm. timbul, itu berarti bukan langsung kiamat tidak, hmm. tapi maksudnya kiamat itu sudah relatif sangat dekat, hmm. tapi bukan langsung terjadi. Hmm. Hmm. Lalu yang kedua ada namanya tanda kecil, hmm. ya kalau itu sudah timbul, kiamat sudah dekat, tapi waktunya relatif agak lebih lama tapi sudah tanda dekat itu sudah masuk kategori asyrat tanda-tanda kiamat. Nah, kalau tanda-tanda kecil itu banyak. Ada kata Nabi Inna asyra inna min asyratis saah, tanda-tanda kiamat itu yang pertama Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu di muka bumi ini. Ya. Ayurfaan ilim. Ilmu ini dicabut. Bagaimana cara ilmu dicabut dengan banyak matinya orang-orang alim? Eh, kayak kemarin siapa? gusdur orang-orang yang berilmu dimatikan oleh Allah ini tanda-tanda kiamat sudah dekat kalau orang alim mati belum tentu ada gantinya kalau artis besok sudah banyak gantinya. betul ya ngabrak <tuh> <tuh> yang kedua yang kedua kebodohan merajalela di mana-mana dan yang ketiga ya Nanti banyaknya orang yang akan bangga dengan minuman keras Masya Allah. Kemudian banyaknya orang yang berbuat zina mm -hmm. Kemudian nanti banyaknya keboliman di muka bumi ini mm -hmm. Lalu nanti ada lagi mm -hmm. Lebih banyak perempuan dibanding laki-laki Oh sekarang aja udah kelihatan. Mm -hmm. Saya sendiri perempuan semua kan <laughs> <laughs> Udah Iya. <kelihatan. laughs> Sampai-sampai kata Nabi perbandingannya Itu satu laki-laki 50 perempuan Masya Allah satu laki-laki 50 perempuan Sekarang kalau enggak salah sensusnya Kota Jakarta itu 1 banding 5 mm -hmm. Kalau di Jawa itu sudah 1 banding 8 loh. Mm -hmm. Nah 1 banding 50 mm -hmm. Jadi kalau 1 banding 50 mm -hmm. Kalau 1 plus 1 49 mau taruh di mana ya? <laughs> nah, ada lagi tanda-tandanya di antara tanda-tanda lagi, kata Rasul, apa nanti akan lahir anak yang menjadi majikan bagi orang tuanya. Ah, ada hubungannya dengan yang ibu tanya. Artinya, anak durhaka maksudnya. Sekarang sudah banyak kelihatan. Ada anak membunuh orang tuanya. Ada anak bukan cuma nyuruh lagi, dia menghamili ibunya. Betul kan? Ah, ini bagian dari tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah eh, dekat. Ada kabar gembiranya apa Oh, ada kabar gembira, jangan hmm. takut. Ini udah serem-serem pun, ya? <laughs> udah tegang tuh. <laughs> Tuhan Allah ada kabar gembira dari Rasul untuk kita. Hmm. Di antara kabar gembira itu kata Rasul, jangan takut umat Nabi Muhammad. Nanti kita nggak akan ketemu yang namanya kiamat besar. Alhamdulillah. Ah. Bahkan kata Rasul, kalau masih banyak orang yang berzikir hmm. menyebut nama Allah. Maka kiamat itu akan ditunda selama 40 tahun ke depan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya banyak-banyak berpikir. Mm -hmm. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala hawlah. Wa la kuwata illa billahil alih alih Subhanallah Nanti kita akan lanjutkan pemirsa dan Ustaz ya Ibu saya kuasa yang mau bertanya lagi Ditahan dulu pertanyaannya Bisa jangan kemana-mana Setiap kau buatkan pembalis Yang satu ini tetap bersama kami InsyaAllah Bencana kita melihat bencana yang terjadi akhir-akhir ini Ada yang namanya gempa bumi Atau tsunami Dan banyak lagi kejadian-kejadian Yang istilahnya sudah merupakan Satu tadi kalau Ustaz bilang adalah Bukti adanya kiamat kecil ya Ustaz ya Betul. Itu emang Allah memberikan uh, kita Atau musibah atau ujian atau cobaan Untuk menjadarkan kita bahwa Memang istilahnya kiamat memang sebentar lagi istilah. Ya baik yang pertama Ibu musibah yang Allah hadirkan di tengah-tengah kita, uh -huh. itu bisa berarti uh -huh. adalah satu proses di mana Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyadarkan kita. Uh -huh. Dikasih contoh, ini baru gempa yang gak seberapa loh, uh -huh. gimana nanti kalau benar-benar kiamat, uh -huh. ini baru banjir sedikit loh, gimana kalau nanti Allah hadirkan semua air, uh -huh. artinya cubitan halus dari Allah, mau sadar gak kita? Uh -huh. Kalau udah gak sadar, udah kebangetan. <laughs> Gempa bumi sudah dihadirkan, hmm. tsunami sudah mampir, gunung sudah pilak di mana-mana. <laughs> Apalagi nih banjir bandang, ia, ia, ia. tanah longsor. Hmm. Belum lagi kita orang-orangnya yang maksudnya dalam arti kata percaya masih percaya dengan ada-adanya mistik atau berbau yang macam-macam tadi ya Ustazah hmm. ya, yang mengurangi ketahuan kita kepada Allah. Sudu berlaku merupakan cakap tersendiri lah ya Ustazah. Betul. Ya? Insyaallah. Iman yang kiamat Tuh, makanya ingat tuh Jangan percaya dengan yang namanya Prama ketik rek gitu ya Udah Kalau ibu membenarkan Begitu ibu ketik rek Terkiri ada balesan Ibu membenarkan balesannya dan percaya Itu soalnya gak diterima 40 hari tuh Ngapain mendengar ketika Ustaz. <laughs> Jual. <laughs> baik, sama lagi Bu. Bu, kalau tanya silakan. Oh, tadi kita baru ngejelasin tanda yang kecil. Iya, oh, ada yang besar. Ada yang lagi nih kayaknya. <laughs> oh ya, besar yang mana? <laughs> Maaf <mampu> ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Ya, Apa nama siapa Bu? Ibu Ros. Ibu Ros. baik dari Apa... mana, Bu? Pancoran Oh, pancoran <laughs> Apalagi, Posa? <poster? laughs> Apa Marah Apa pengertian ya, bu? dari dajjal? Enggak Mau <laughs> ngomong-ngomong, silahkan Apa pengertian dari dajjal? Dajjal, sih? Mereka mau ngomong-ngomong, ayo kita berdua, Ustaz Bu, nunjuk, nunduk, dong, no. dajjal, gitu, Bu Dajjalnya kita berdua <laughs> Baik Ya, eh, Sebelum saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan dajar mm -hmm. Yang harus kita ketahui adalah Tadi kan baru kiamat kecil, tanda-tandanya Tanda kiamat yang kecil mm -hmm. Ada tanda-tanda kiamat besar mm -hmm. Jadi tanda-tanda besar Kalau tanda-tanda besar yang sudah ada Itu berarti kiamat besar sudah relatif sangat-sangat dekat mm -hmm. nah, Yang pertama apa? Matahari itu terbitnya dari tempat yang bukan cerayatnya. Kalau sekarang terbitnya dari mana? Ini barat nih. Belum apa-apa, udah kiamat. Terbitnya dari mana? Nanti, ya salah satu tanda kiamat sudah dekat betul. Itu matahari terbit dari berarti sudah keluar kan dari tempat uh -huh. uh, iya tempat asalnya. Uh -huh. Ini udah tanda kiamat dan relatif dekat. Tapi mm -hmm. saya ngeri juga loh. Ya, bang, bang. Sekarang matahari bukan cuma terbit dari barat, di mana-mana <tell> banyak matahari Outlet <tell> <tell> <tell> itu. <tell> <tell> <tell> <tell> <tell> nah, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, yang kedua. Yang kedua adalah nanti turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Lalu turunnya Dajjal. Nah, Dajjal ini, ya. Dajjal ini ciri-cirinya digambarkan matanya satu. Kemudian dia ini memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Hmm. Karena dia memiliki kekuatan-kekuatan yang bisa menyesatkan manusia. Hmm. Di antara kekuatannya, uh, hmm. Jadi Dajjal, Kalau dia masuk ke salah satu kampung, hmm. Lalu dia mengatakan dirinya Tuhan, hmm. Lalu orang kampung itu ber, beriman hmm. dan percaya kepada dia, Maka orang kampung itu semuanya dapat kenikmatan. Hmm. Binatang ternaknya jadi gemuk-gemuk. Hmm. Jadi banyak. Wah, wow, pohon buah-buahannya jadi subur. Hmm. Tapi kalau dia masuk ke satu kampung, orang itu enggak mau percaya dengan dia, itu binatangnya jadi kurus-kurus. Hmm. Jadi mati. Hmm. Buah-buahan tanamannya menjadi hancur. Jadi sihirnya luar biasa. Coba hmm. enggak jangankan dulu sekarang aja kalau model begini, uh, hmm. banyak yang sesat sudah hmm. Betul enggak? Kan? Iya. Hmm. Terus apalagi kedahsyatannya dajal. Dajjal ini Ya, dia bisa Mendatangkan hujan. Bahkan dia bisa mendatangkan angin, dia bisa menghentikan hujan. Ada lagi yang tidak kalah dahsyatnya. Dalam satu hadis diceritakan, dajal ini dia ini berkongsi dengan iblis dahsyatah. Bersekongkol Bersakongkol, ya. Kongkalikong -kong lah bahasa kita. Jadi sampai-sampai ada cerita hadis itu, ada seseorang didatengin oleh dajal, lalu dia berkata kamu percaya tidak kalau saya Tuhan kamu mm -hmm. Kalau kamu tidak percaya saya hidupkan di hadapan kamu sekarang orang tua kamu yang sudah lama meninggal dunia mm -hmm. Saya hidupkan tapi kamu lihat mm -hmm. Jadi itu betul-betul hidup orang tua yang meninggal mm -hmm. Tapi bukan orang tuanya Syaitan mm -hmm. menyerupai orang tuanya Lalu mm -hmm. syaitan itu berkongsi dengan dajjal Sedai berkata Ini Tuhanmu berimanlah kepada dia mm -hmm. Nah begitu dahsyat terik-terik terik yang akan dipakai dajjal jadi sehingga cerita dakjat -dak ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat Yang bisa membuat manusia menjadi goyah imannya hmm, hmm, Sebenarnya apa yang dilakukan itu membuat orang terperang ya. Sehingga mempercayai si dakjat ini Apa yang dia sentuh itu jadi. membuat menjadi satu kebaikan Kalau hmm. dia menyentuh orang yang sakit langsung jadi sembuh hmm. Tuh. Inilah hal-hal yang seperti ini Makanya dalam setiap hari Rasul kan mengajarkan kita untuk selalu berlindung Ya, ya. ya. Dari Teknik-teknik yang akan dipakai da'jal untuk menyesatkan kita ya, ya. Ada lagi ya. Setelah da'jal ini turun Ada turunnya nanti Imam Mahdi ya. Kemudian nanti Allah hadirkan Ada suku bangsa namanya Ya'jud dan Ma'jud ya. Wah ini juga tidak kalah dahsyat Seperti ya, ya. apa ke ini Ustaz? So? Dia ini Ada yang mengatakan keturunan dari Nabi Allah Nuh salam. Ya. Dari anaknya Nabi Allah Nuh yang bernama Yafid ya. Ya. Nah, Anak keturunan dari Yafid dia ini adalah suku yang digambarkan kalau dalam hadis itu matanya sitib, uh -huh. bentuknya kecil, warna kulitnya kuning. Hmm. Dia ini sampai-sampai digambarkan kalau dia turun ke laut, dia minum air, itu air laut gak akan tersisa satu tetes pun langsung kering loh bu. Jadi kalau air laut saja bisa kering, apalagi air yang ada di pancoran. <SILENCIO> <SILENCIO> kan orang pancoran. <SILENCIO> kata yang nggak mandi kamu tahu. Bayangin. Tante-tante oh, digambarkan ya, ya wa jutwa ini adalah sekelompok mm, golongan manusia mm -hmm. yang pernah nonton ya, ada film yang manusia makan manusia gitulah. Puh, mm -hmm. oh, yang menakutkan. Mm -hmm. Iya. Kan Kanibal, yang buas, yang tidak punya peri kemanusiaan. Orangnya brutal. Nah, Ya'jud wa Ma'jud ini, ya, saat ini mereka sedang terkurung. Nah, ketika zamannya Raja Zulkarnain, mereka ini dikurung karena sering bikin ulah. Dikurung oleh Rajanya Zulkarnain. Jadi ada dua raja yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Dari segi pasukan dan lain sebagainya. Dalam Islam ada dua. Yang pertama Nabi Allah Sulaiman, kedua Zulkarnain Kalau dari segi orang kafir ada dua juga Namanya Namrud, lalu Fir'aun Jadi dari Islam dua, dari orang kafir dua Nah pada zaman Zulkarnain, Ya'jud wa Ma'judnya dikurung dalam satu tempat Konon, itu makin hari makin banyak orang maksiat, Itu bentengnya sudah mulai retak-retak Nah kalau ini benteng sudah hancur, Ya'jud wa Ma'jud keluar uh, Itu akan terjadi kehancuran yang sangat dahsyat Nah yang membuat bentengnya jadi kuat kembali apa? Orang yang berzikir hmm. Orang yang taat kepada Allah hmm, hmm, hmm. Hmm. Nah Ustaz kalau misalnya kita mentapak hari uh, kiamat itu sebenarnya Kalau misalnya kita melalaikan sholat Tidak bertakwa Menjauhi segala macam uh, Atau kita masih sering berbuat maksiat, Sama saja islamnya kaya makasih bagi diri kita ya Ustaz ya Oh iya Dalam arti kata mm -hmm. yang tidak mertaati peraturan Allah Tidak bertakwa itu. Ya, itu yang sering saya sampaikan Terkadang hmm. kita Terlalu jauh memikirkan iya, kiamat besar, betul. tapi kita tidak sadar mm. bahasanya ada kiamat-kiamat kecil yang sudah kita dinamobokkan dalam rumah tangga kita. Mm -hmm. Saya kasih contoh, ketika kita sholat sendirian, anak enggak sholat, itu sebenarnya kiamat. Yeah, yeah, betul. Kita sudah memesan kiamat untuk rumah tangga kita sendiri, betul kan? Mm -hmm. Kiamat kecil, di mana letak kiamat kecil? Rahmat Allah, jauh dari rumah tangga kita. Ya. Yeah. Kita sibuk mikirin kiamat besar Kita lupa ada kiamat yang akan setiap detik menghampiri kita Itu yang kita bilang kamu tidak diundang Namanya kematian Itu pun kiamat kecil hmm. Betul kan? Hmm. Nah terkadang kita lupa menyiapkan payung Ketika hujan baru cari-cari payung hmm. Basah Orang pancoran paling hafal dah <laughs> Baik Nungkap uh... Bagaimana sih caranya agar kita selalu dalam atikatat tidak hanya dalam atikatat gini Ustaz tidak hanya kita takut kepada kiamat saja tapi takut kepada Allah gitu kadang kita gini ih terkiamat lo gitu ih dia sholat lagi kiamat si jadi seperti itu kan misalnya ada orang ingin buat baik ataupun orang yang istannya ingin berbuat uh, kesolehan gitu Eh dia sholat yang terik karena dia kaya kiamat nih dia sholat seperti itu Ustaz. dalam atikatat orang takut hanya kepada Allah bukan dalam atikatat kiamatnya itu baik. Ciri-ciri uh, orang yang beriman, ya, adalah dia. Kenapa? Ya, kita kambing dulu. Saya <laughs> <laughs> bisa jangan kemana-mana. Tidak, engkau bukan kembali setelah satu ini tetap bersama kami. InsyaAllah Insya Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami dan kita masih membahas mengenai kiamat dalam pandangan Islam sebelum nanti Ustadz Ahmad al Alhafi akan memberikan penjelasan saya ingin bertanya dulu nih Ustadz melanjutkannya tadi okay. ya diselanya orang lebih takut kepada pada kiamatnya tapi tidak takut dengan Allah Maha melihat Maha mendengar apa selanya dalam arti kata kita melakukan apapun juga Allah melihat tapi lebih kepada kiamat yang bisa besarkan ya yeah. baik. Mm -hmm. Padahal dia gak sadar yang mendatangin kiamat kan? Uh, iya benar ya <laughs> Lebih takut kepada kiamat iya, ya. Tapi gak takut kepada yang mendatang kiamat uh, uh, uh. Ya, Makanya gini Salah satu kesempurnaan iman seseorang Adalah ketika dia menempatkan rasa takut itu Pada tempat yang paling tertinggi Takut itu hanya kepada Allah Jadi kalau orang masih ada rasa takut kepada makhluknya Allah Kepada apa yang sudah Allah ciptakan Berarti dia belum sempurna imannya Betul kan? makanya orang-orang yang menemukan kesempurnaan dari segi iman dia akan berada pada level aulia dan ciri-ciri orang aulia itu kenapa lahu pun alihim wallahu masyhmun dia nggak punya rasa takut kepada siapapun takutnya hanya kepada Allah makanya nggak boleh takut kepada siapapun Ya. Hmm. Tapi jangan-jangan ini bahaya nih. Ultahnya jangan-jangan ini bibus ya. salah pengertian. Pulang ya. ke rumah, "Pak, gue enggak takut lagi dengan Bapak. <laughs> udah kacau, udah berantem." <laughs> ya, boleh, boleh. Ya, takut di satu sisi boleh, tapi ketika hmm. benar porsinya, betul ya? Iya. Nah, katong sendiri yang datang tiba tiba istilahnya diundang itu, kita harus selalu siap. Oh ya. Siaga 24 jam gitu ya. Sebenarnya bekal apa sih yang harus kita persiapkan? Baik, yang pertama adalah, ya, adalah bekali diri kita dengan keimanan dan ketakwaan. Karena keimanan itu dan ketakwaan adalah indikator yang bisa menghantarkan kita untuk meraih yang namanya kemuliaan. Mana janji Allah? Inna akramakum, inna lahi Ketika seseorang itu dia pandai meningkatkan frekuensi keimanan dan frekuensi ketakwaannya maka dia akan menemukan kemuliaan karena Allah sendiri berjanji orang yang paling mulia di sisiku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, lalu iman dan takwa ini juga bisa menjadi indikator yang bisa menghantarkan seseorang meraih kemudahan di balik kesulitan apapun yang menimpa dirinya. Jadi kalau ibu ada kesulitan, ada kesuk kesukaran, ada masalah tingkatkan keimanan dan ketakwaan karena Allah juga berjanji wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min Jadi kalau orang itu dia beriman bertakwa maka Allah datangkan kemudahan di balik kesulitan lalu Allah akan datangkan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka Jadi luar biasa dengan iman dan takwa aja banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan alhamdulillah Ah selain kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan Allah. lalu yang kedua ya kita memperbanyak Berbuat kebaikan di muka bumi ini Kemudian mempersiapkan Anak-anak kita itu Harus jadi generasi yang bisa membuat kita Tersenyum di dunia Dan bisa membuat kita nanti terhibur Di alam kubur dengan doa setiap harinya Terkadang kita asik Nonton senetron ya. Tapi kita lupa dengan rumah tangga kita sendiri Giliran di TV nonton Ngurusin rumah tangga orang loh tapi rumah tangga sendiri gak diurusin pagi-pagi bangun tidur, belum ngurusin suami belum mandi, belum apa-apa nyari remote, nyari gosip ini gosip rumah tangga siapa lagi nih ya kok kita betul ya kalau ngurusin rumah tangga orang nomor satu, rumah tangga sendiri hmm? masih kita iman, ya masih berkagetan iman takwa Tua anak-anak Tua jadi intinya begini, kalau boleh saya simpulkan Kabla inu", Sedia payung sebelum hujan Jangan sudah hujan, mau cari-cari payung Ah, payung kita apa? Iman dan taqwa Maka jadikan film 2012 itu menjadi tamparan buat kita Tamparannya apa? Harus kembali kepada Al-Quran, hadis Betul kan? Ha, kalau orang baratnya dia coba me mengartikan kejadian-kejadian itu Sedikit banyak dia ambil dari Al-Quran Kenapa kita tidak mau? Betul kan? Betul ya. kan? Hmm baik tapi kan zaman sekarang gitu loh saat sekarang gitu loh untuk menjaga iman dan takwa kita untuk selalu bersih kita ya hmm. gue juga kan sepertinya sulit kali ustadz ya. bagaimana sih menjaganya itu hmm. itu yang dalam ilmu hmm. agama dijelaskan al ujur bigger makin susah makin kita mau berusaha hmm. kenapa hmm. susah hmm. wajar hmm. karena banyak rintangan hmm. ya. salah satu rintangannya ya. zaman dulu Orang rajin ibadah karena godaannya kecil. Dan dulu satu orang digoda cuma mungkin sepuluh setan. Nah sekarang satu orang satu kompi lo. Karena setan makin lama makin beranak, betul kan? Makin berkembang dia nggak mati-mati loh. Berarti makin banyak yang bikin kita sesat bikin. Netan. Bikin banyak yang menggoda kita, betul kan? Iya. Nah, tapi jangan takut, makin berat rintangan mm. makin kita mau berusaha, berjuang, makin yes. besar ganjarannya. Al ujur digoteritaam, jadi mm. pahala itu akan Allah hadirkan untuk kita manakala kita mampu melawan. Godaan, mm -hmm. rintangan, hambatan yang besar di hadapan kita mm. Baik, kesimpulannya apa sih yang harus uh, kita ambil hikmannya dalam arti Karena kita membahas mengenai kiamatnya Dan kita selalu sangat siap dalam arti kata, Tidak hanya menyinggung kiamatnya saja Tapi siap hebatin Insyaallah kapan-kapan kita dipanggil oleh-oleh ya, Baik, kesimpulannya adalah yang pertama mm. Yang harus kita tekankan mm. Biar keimanan kita tidak terpengaruh Kontaminasi uh -huh. adalah kita harus selalu senantiasa ingat Jangan mudah percaya dengan ramalan-ramalan apapun Ya Karena itu bisa merusak keimanan kita uh -huh. Orang yang suka mengada-ada Mengatakan kiamat sekian, tahun sekian Itu adalah orang yang pernah disindir Allah dalam Al-Quran uh -huh. Dan sindirannya sangat tegas uh -huh. Kata Allah fitma anta min dikroha Kalau bahasa kerennya begini uh -huh. lagi-lagi uh -huh. Emang lu siapa? Emang siapa lo berani ngarang-arang begitu? Yang tahu yeah. kiamat itu cuma Allah Enggak ada yang tahu Itu rahasia, betul yeah. kan? Yeah. Lalu yang kedua ya Jadikan gosip ini Menjadi satu tamparan buat kita Campukan untuk membuat kita Makin dekat dengan Al-Quran Makin akrab dengan hadisnya Rasul Jadi makin membuat kita Mau membuka Al-Quran Karena semuanya tentang apapun Itu ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis Ibu mau cari apa saja Semua ada dalam Al-Quran Bayangkan kejadian yang belum terjadi pun Ada dalam Al-Quran Ustaz, banyak ya. Ustaz sudah sebanyak ya. Sama-sama. salam untuk keluarga. Ibu-ibu terima kasih ya dari Pancaran Salam Matapung ya, Bu ya kalau enggak Hati-hati di jalan. Ibu-ibu dari Citero, makasih banyak oh, bergabung usaha kami hari ini di jalan. Salam untuk keluarga. Sampai ketemu lagi dan pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1 jam ini. Dan jalan kalau terus-terus menghafikan fitian kau saya sampai dengan Jumaat tengah empat pagi hanya di tukian. Sebelum berpisah menuntut ilmu suatu kewajiban, tapi alangkah lebih baik kita mengamalkannya. Jika kiranya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.